Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Yahya yang semoga diridhoi Allah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Amin, Amin. Ma ya. Ma Buya saya mau bertanya masalah hukum batasan waktu puasa. Kalau kita sering mendengar di negara Eropa atau Amerika buka matrib jam 10 atau setengah 11 atau jam setengah 10 itu udah biasa dan kebetulan saya pernah mengalami juga begitu dan ini yang jadi unik waktu itu pengalaman saya juga pribadi pernah merintas ke sana itu dekat Norkep, dekat Kutub Utara pas di saat bulan Juni itu di sana itu siang aja jadi Sunrise sama sunset 0000, jadi tidak ada tidak ada malamnya sama sekali. Dan bahkan ada yang bilang di saat di Kutub Utara itu 0 siang aja, di Kutub Selatannya malam terus. Dan Boleh Waklum dalam satu tahun itu berapa hari? Nah itu untuk ukuran batasan waktu puasanya gimana? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang hidup di Kutub yang tidak pernah ketemu siang, maka bukan berarti tidak ada puasa. Dia tetap wajib puasa mengikuti wilayah terdekat yang ada terbit mataharinya. Wilayah terdekat yang ada mataharinya. Kemudian juga bagi siapapun yang hanya siang hari, Bukan berarti tidak wajib berpuasa. Dia tetap berpuasa, bukannya ikut wilayah terdekat yang ada maghribnya. Jadi tinggal menghubungi wilayah terdekat. Kalau mereka merupakan jam ini wajib, ber dan berpuka, ngikut. Akan tapi bagi yang masih punya matahari, maka diikuti matahari. Diikuti mataharinya. Akan tapi ada suatu ketika mataharinya unik. Satu jam, toh masa puasa saya satu jam begitu. Maka di saat seperti ini aneh, kita pun merasa aneh masa puasa satu jam ngikuti wilayah ter terdekat. Puasa kita ngikuti wilayah ter ini pengecualian untuk orang yang berada di di kutub. Jadi dikira kira wilayah terdekat azannya misalnya kita bisa negara paling dekat dengan kutub misalnya jam ini ngikut seperti itu. Tapi bagi orang yang masih normal masih normal biarpun panjang. Siangnya 16 jam bagaimana ya tetap ngikuti karena itu masih lumayan tapi saya tidak kuat, kalau tidak kuat lain cerita kalau tidak kuat ya buka nanti dikodok kalau pas enak waktunya jadi tetap wajib berpuasa ngikuti harinya, sama di Indonesia begini 12 jam rata-rata, di Indonesia 12, 12 jam jadi kalau di Indonesia 12 jam jajah kalau orang tidak kuat dia boleh berboh, bukan tidak kuatnya bukan pura-pura, nanti semuanya wah dosa tidak kuat mah bukan begitu, haram dosa besar Betul tidak kuat akan menjadikan aktivitasnya terhenti dan mungkin pingsan, jatuh dan sebagainya. Kalau tidak kuat. Dan semua orang ukur masing-masing. Bukan orang lapar tentu, bukan lapar boleh makan. Kalau tidak lapar tidak puasa, bukan. Maksudnya nanti gara-gara lapar makan, wah tidak kuat saya lapar. Bukan, tidak kuat menjadikan fisiknya berubah. Aktivitasnya terganggu dengan itu semuanya. Jalan pun susah, betul-betul menjadikan dia sakit misalnya. Maka itu tidak kuat, maka dia boleh berbuka. Kemudian dikodok nanti kapan dia, dia sehat. Jadi ingat, yang tidak punya siang, ikut yang punya siang. Yang tidak punya malam, ikut yang punya malam. Yang punya malam akan tapi aneh, ya ikut yang normal. Atau mendekati normal. Seperti itu. Bagi yang punya normal, wajib. Tidak ada masalah. Jadi tetap puasa, wajib. Dan memang ngebayangin ya. Kalau sudah uh, tidak ada matahari ya tidak ada aktivitas orang di dalam dok, karena semuanya dingin banyak ini ini mungkin seperti itu dan ini ada negeri seperti itu dan sudah dibahas oleh para ulama tentang hukumnya orang-orang seperti itu baik tetap wajib berpuasa.